seorang bintang iklan yang mungkin anda udah kenal betul, yang mungkin sampian udah kenal bener salah satunya produk iklan dari Mentos yang sepatunya dilepas ceklek, begini doang, bakal segera hadir untuk anda, yuk kita berikan lembuk tangan untuk Ertina Alex bersama Putra Dewa untuk kandungan